Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabini <tuh> nasta'inu ala umuri dunia wa din Wa assolatu ala asrohi al-anbiya wal-mursalin al Sayyidina wa habibina wa syafiina wa kurrati abibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As-sadiil wa adil amin, walaalihi wa, wa sabihi ajma'in. Rabbis rahmi al-sadr, wajallil amrim. Wahuluk datamil dizani, afkuhu kauli amin ya Rabb alamin. Khaladul takromak yang teramat para sahabat-sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini, semoga kita akan memasuki hadis yang ke enam dari hadis Muhtasor Abi Jamrah. Hadis yang ke-61 ini menceritakan tentang bagaimana Keinginan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW Untuk menjadi semakin baik dalam ibadahnya Jadi seharusnya sudah menjadi cita-cita seorang muslim, seorang mumin Agar terus meningkatkan dan memperbaiki ibadahnya ini. Dan hadis ini banyak sekali riwayatnya dan semuanya hampir sama yaitu menceritakan tentang kasusnya Abdullah Ibnu Amr. Abdullah Ibnu Amr itu siapa? Ini. Abdullah Ibnu Amr ini asalnya orang Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Bahkan sebelum bapaknya masuk Islam, dia sudah masuk Islam ini dia dan bapaknya usianya cuma terpaut berapa cuma terpaut dua belas tahun dia hafal Taurat hafal Taurat Berarti ini benar-benar orang yang ahli agama asalnya hafal Taurat dia Ini Abdullah ibn Amr ini begitu dia masuk Islam dia kepingin banget meningkatkan ibadahnya dan menjadi seorang mukmin yang baik Diceritakan di sini bagaimana upaya Abdullah ibnu Amr dalam banyak riwayat Kuala li an Nabi Muhammad SAW Dia berkata bahwasanya Nabi berkata kepadaku Ini merupakan penggalan hadis Hadisnya asalnya panjang Nabi mengatakan Alam Ukhbar anna katakumul lail watasumul nahar Kultu inni af'alu dharik tapi menanyakan kepadanya Abdullah ibnu Amr, apakah tidak benar ataukah benar aku dikabari bahwasanya engkau itu senantiasa kiamul lain. Artinya senantiasa melakukan solat malam semalam penuh ini. Watsuman dahar dan setiap hari engkau berpuasa ini. Kenapa Rasul menanyakan ini, ini kan perbuatan baik Orang yang senantiasa kia mulai sepanjang malam digunakan untuk ibadah Terus setiap siang digunakan untuk puasa Ibadah yang baik Tapi kenapa Rasul menanyakan kan begitu Seakan-akan ada sesuatu ketika orang itu melakukan sebuah ibadah Yang ibadah itu justru kalau dihayati terus-menerus ibadah itu akan memberatkan dirinya ini. Alam akhbar annaka taqumul Apakah tidak benar? Aku dikabari bahwa engkau itu setiap hari melakukan qiyamul lail, berdiri menghidupkan malam semalam suntuk dan juga engkau di siangnya melakukan puasa. Ini abadullah bin Umar. Kultu inni af'alu dzalik Kemudian beliau Abdullah tadi menjawab, sungguh benar Rasul aku melakukan itu. Nah, ini. Qala fa innaka idza fa'al kadzalik. Kita artikan dulu apa arti dari terjemar hadis ini. Nabi mengatakan, baik jika engkau memang melakukan hal itu, hajamat a'yun ini. Maka matamu akan menjadi apa? Apa namanya itu? cekung ke dalam itu apa namanya? Hah? Kok sempit? Apa? Bahasa indonesia apa? Cekung ke dalam. Cekung ke dalam, lihat ya. Artinya matanya itu menjadi mata yang lelah. Ini. Wana nafihat dan tubuhmu ini nafihat taibat dan tubuhmu akan terasa sangat lelah dan payah sekali. Wa inna linafsika haqqan, saya dulu ya Dan sesungguhnya Bagi tubuhmu, bagi dirimu ada hak yang harus engkau penuhi Wa li ahli haqqan, dan sungguh bagi keluargamu ada hak Fasum wa akhtir, maka puasalah. Wa akhtir dan berbukalah, artinya Jangan engkau gunakan setiap harimu untuk berpuasa, tapi gunakan juga ada hari-harimu di mana engkau tidak berpuasa. Wakum, wanam. Wakum dan gunakan malammu untuk tidur, tapi tidak harus semuanya, wanam. Dan gunakan juga ada apa? wakum untuk qiyam, untuk qiyamul layil, untuk sholat malam, wanam dan tidur. Ini. Ini adalah arti hadis dari hadis yang ke-61. Hadis ke-61 ini banyak riwayat. Ada riwayat lain yang menceritakan bahwa yang pertama, jaa'a salasatun ruhtin ila baiti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga rombongan, ini saya sebutkan dulu riwayat-riwayat yang lain. Tiga orang pemuda datang ke rumahnya Rasulullah, kemudian Ketika itu Rasul sedang keluar dan dia bertemu mereka bertemu dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian menanyakan tentang bagaimanakah ibadah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika Sayyidah Aisyah menceritakan tentang ibadahnya Rasulullah Ketiga-tiganya ini Taqalluha Artinya taqalluha itu menganggap ibadah mereka Bila dibandingkan dengan ibadah Rasulullah Muhammad SAW Sangat jauh sekali Padahal jelas Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu Sudah dapat jaminan dari Allah Apa? Diampuni dosa Dosanya yang dulu dan dosanya yang akhir Ini, ini Rasulullah Ini mereka membandingkan dengan Rasulullah Rasul sudah ada jaminan macam ibadahnya kayak begitu, lalu kita yang enggak ada jaminan ibadahnya bagaimana kemudian ketiga-tiganya ini sepakat untuk apa? Untuk meningkatkan ibadah mereka. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, "Baik kalau begitu aku ansha sa'ku sa mulai. Aku akan melakukan qiyamul lain wala anam, Dan aku tidak akan tidur." Satu lagi mengatakan, "Sa'zumun munnahar wala aftir." Aku akan puasa di setiap siang dan aku tidak akan pernah berbuka puasa Dan satu lagi mengatakan Apa itu? Eh, aku akan apa? Tidak akan dinikah Nah ini Kenapa? Beranggapan bahwasannya nikah ini bisa menghalangi ibadah Itu Itu riwayat yang lain Juga diceritakan dalam riwayat yang lain Nanti kita kaji bersama tentang riwayat-riwayat ini Dalam satu, mereka satu makna Abdullah bin Amr ini dinikahkan oleh bapaknya dengan wanita Quraisy. Dengan wanita Quraisy. In zawaji abi imra'atan bin Quraisy falam ukarrifuha li istighali bisaumi was salat. Aku tidak pernah mendekati istriku, artinya tidak pernah menyentuh istrinya. Kenapa? Karena dia sibuk apa? Dengan salat dan puasa loh ini. Salat bagus, puasa bagus ini. Tapi dia mempunyai seorang istri, dia seorang suami nggak mendekati istrinya sama sekali. Nah ini, kemudian bapaknya mengetahui itu, kemudian bapaknya marah-marah kepadanya dan melaporkan itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abdullah ibnu Amr Tabiin, ya Abdullah ini. Ya Abdullah atassumun nahar qultuna ya Rasul eh, Abdullah apakah engkau puasa di setiap siang qulna am, am ya Rasul qul awataqumu bil lain apakah mesti setiap malam qiyamul lain semalam malaman ibadah naham Rasul kalau lakinni asbu wa uftir wa adamu wa am, amsu wa amsi Andisa nisa wa amsu an nisa faman raghi ba'd sunnati falai artinya tapi ketahuilah Abdullah Ibnu Amr, aku ini rasul orang yang paling mulia, aku juga puasa dan kadang tidak berpuasa. Aku juga tidur dan kadang juga qiyamul lain semalam apa? eh uh, besoknya lain dan juga tidur. Dan aku juga menyentuh wanita. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk kelompokku. Ini Abdullah Ibnu Amr. Begitu semangatnya dalam ibn Dalam riwayat yang ketik terusnya dilanjutkan, dia juga termasuk orang yang menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an ini. Qala, summa qala ikra'il Qur'an fi thalathati ayyam. Kemudian Abdullah ibnu Amr baca Al-Qur'an 3 hari, artinya 3 hari atap. Wa sum fi kulli syahrin thalathati ayyam. Setiap bulan puasalah cuma 3 hari saja. Fa qultu inni aqwa ala akthar min dhalika rasul aqwa labi kuat dari itu falam yazal yirfa'ni hatta qala sum yauman wa afkir yauman fa inna dhalika afdhalu ziyam wasau akhi daud kemudian rasul mengatakan kalau engkau lebih kuat dari itu ngeyel terus ingin puasa puasa puasa maka puasalah sehari kemudian berbuka sehari puasa sehari berbuka sehari artinya puasa daud ini riwayat baik itu beberapa riwayat yang perlu kita ketahui ternyata ini orang-orang orientalis itu Ketika meneliti hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW Dia benar-benar mengakui kalau hadis itu benar-benar ada dan peristiwa itu terjadi Kenapa? Justru yang menjadikan mereka mengakui dalam ilmu penelidikan mereka Dengan buktinya adanya banyak riwayat-riwayat itu yang riwayat itu diwetkan oleh orang-orang yang berbeda di tempat yang berbeda ini dengan isi yang hampir bersamaan ya, ini ini menunjukkan kalau peristiwa itu pernah terjadi contoh kalau seorang mengajar di sebuah masjid di ini katakanlah pada nulis nyatet kemudian mereka berpulang berpulang berpulang kemudian suatu hari datang mereka mengajar ke murid-muridnya murid-muridnya dan murid-murid ini Kemudian berkumpul atau ditemukan diselidiki ternyata apa dari guru-guru mereka pernah meriwayatkan sebuah apa sebuah pelajaran dari guru mereka yang ternyata hampir sama itu menjadi bukti justru di situlah terjadinya sebuah riwayat yang benar seperti hadis ini ini pertama yang kedua hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasannya kita harus berguru kepada para sahabat bagaimana para sahabat Rasulullah Muhammad saw mereka itu berusaha mencapai ibadah sebaik mungkin. Contoh ibadah sunnah-sunnah yang mereka lakukan ini membaca Al-Quran itu ibadah sunnah ini. Sahabat Rasulullah Muhammad saw kepingin memperbaiki ibadah mereka dengan Quran sehingga Abdullah ibnu Umar ini dia ingin menghatamkan Al-Quran bahkan lebih cepat dari tiga hari tiga malam. Rasulullah Muhammad SAW pertama kali melarangnya lah seorang mukmin itu minimal minimal hatam Al-Quran itu dua bulan sekali. Itu dalam tetap dibiar. Ya Sebagai seorang mukmin yang ingin memperbaiki dirinya berarti dia harus punya standar minimal dua bulan sekali hatam Al-Quran. Alhamdulillah Sekarang kita setiap Berapa bulan atap Al-Qur'an Setiap Bu Setiap bulan atau setiap tahun satu tahun Nah ini ngaji, ngaji ini kan untuk berubah Sekarang cong tangan siapa yang setiap bulan atap Al-Qur'an Tidak ada Sudah batas maksimal 2 bulan atap Al-Qur'an Alhamdulillah lewat tiga bulan Hai hatap al-quran Hai kata makanan tiga bulan satu tahun sampai sekarang belum pernah Hai gimana berapa tahun sekali makanan Hai lima tahun setengah tahun ini Allah wabarakat Ustaz ada yang gaya juga Saya ingin meniru Rasulullah Muhammad SAW Maksudnya bagaimana Saya ingin menghatamkan Quran 23 tahun <laughs> Aduh ini ada-ada saja Muslim, mukmin Dalam kitab aktifian Maksimal dia seharusnya itu Dua bulan sekali hatam al-Quran Gampang kan satu hari baca berapa juz berarti Setengah juz Setengah juz itu berapa halaman Setengah juz, juz. Sepuluh, sepuluh halaman. Satu halaman butuh berapa menit? Tiga, tiga atau dua Berapa menit satu halaman? Sepuluh menit. Ya katakanlah saya terpaksa buat banyak tiga menit. Tiga menit kali sepuluh. Tiga puluh. Hmm. Tiga puluh setengah jam aja untuk Al-Qur'an bisa tidak? Susah. Nah sekarang makanya malu kita kan begini dikoreksi. Apalagi mau ramadan ini satu yang kedua ini ini Abdullah ibnu Abar ibn, ibn Hasniq Ya Rasul, kita lihat Rasulullah 2 bulan Al-Quran, an-akwa min dhalik ya Rasulullah saya lebih kuat dari itu ya Rasulullah kemudian sebulan an-akwa min dhalik, saya lebih kuat dari itu Rasulullah, seminggu atau dikenal dengan tasbiul quran seminggu menghatamkan Al-Quran di pondok-pondok quran itu kalau orang mau menghafalkan Quran harus melakukan tasbihul Quran biasanya empat puluh kali hataman Quran baru disuruh ngafal. Tasbihul bukan empat puluh hataman. Di tempatnya mbak saya disana, di sana diberi bersama empat puluh kali hatam al Quran. Jadi satu minggu hatam, satu minggu hatam, satu minggu hatam. Kenapa? Biar ini lesannya lancar. Tasbihul Quran itu menjadi wiridnya para sahabat. Rumusnya gampang. Tahu rumusnya? 3 5 7 9 11 mufassal. Apa? 3 5 7 9 11 satu lagi, lagi. berarti. 13 mufassal. Apa artinya? Tiga juz pertama eh, tiga, juz. tiga surat Pertama Kemudian lima surat kedua Kemudian tujuh surat Ketiga Tujuh surat Yang hari keempat berapa surat? Sembilan, Sembilan surat Hari? Sebelas, Sebelas. Tiga, belas. tiga belas surat Kemudian mufassal itu mulai dari uh, Surat apa itu? Kof sampai akhir Itu pas Katam Al-Quran satu minggu Ditulis itu, dipraktekkan coba Belum pernah kan Dipraktekan, nah ini Makanya gak hafal-hafal Susah hafalin itu Hah? Coba kalau sudah kita mengikat Diri kita dengan Quran itu enak Terus mau baca, terus Gak sempet kita pegang HP Gak sempet pegang HP Apalagi masang posting-posting yang aneh-aneh itu -aneh. Gak sempet ya, Nur ya? Hmm apa ini itu apa taspiul Quran itu miripnya para sahabat terus yang kedua apa dia langsung mengat, mengatakan yaudah ada akuan yang lebih kuat dari itu Rasulullah tiga hari Rasul tiga hari kemudian Rasul mengatakan la abd min dalik tidak ada lebih baik dari tiga hari Kemudian Abdullah Ibnu Amr Ibnu As ini mengkhatamkan Quran setiap 3 hari kah. Ini. Permasalahan di sini muncul tangan para ulama. Kemudian muncul permasalahan yang pertama. Bagaimana hukumnya orang yang mengkhatamkan Quran lebih cepat dari 3 3 hari ini. ini. Ini muncul pertanyaan di sini oleh para ulama. Padahal di sana banyak ulama-ulama uh, Imam siapa? Abu Hanifah Sholat di Masjid Nabawi di bulan Ramadan Menghatapkan Quran semalam dalam sholatnya Ini bagaimana berarti menyalahi perintah Rasulullah SAW? Tidak Ini itu menceritakan tentang orang yang istiqomah dalam amal Artinya kalau ingin istiqomah terus Maka lakukan 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam hmm. Tapi kalau ngatamin Quran pada kesempatan-kesempatan tertentu -kesempatan lebih pendek dari hari itu tidak apa-apa. Semalaman karena memang kiai boleh itu cuma di Romadhon saja boleh tidak boleh. Ini kalau dibuat pilih dan dan ini terjadi benar. Tapi ketika memperingatkan Abdullah ibnu Amr ibnu ibnu Ibn, al-Abdullah Ab, ibnu Amir ini terjadi kemudian Abdullah ibnu Amr dalam riwayat ini diceritakan kemudian dia ketika sudah tua menyesal dia apa menyesal dia? andekan aku dulu mengikuti nasihat Rasulullah Muhammad s.a.w. tidak akan berat kenapa? setelah dia tambah usia, tambah usia orang itu gak muda terus semakin tua 60 tahun semakin berkurang giginya semakin berkurang pandangan matanya semakin berkurang tenaganya ini akan mempengaruhi kepada apa? bacaan al pengaruhi ibadahnya jadi ketika tambah tua dia menyelesaikan tiga juz eh dia menghafalkan Quran 3 hari dalam giritnya berbeliau ini menjadi semakin beran, semakin ngos-ngosan. Nah ini. Makanya harus Bang Ira pas stand, standar sudah atas piul Quran 7 hari khatam Al-Quran. Siap? Siap? Apanya ini? Nanti ditulis ya. Nanti kita absen. Tasbiul setoran sudah berapa surat gitu persiapan ini itu yang pertama yang kedua ini adalah itu adalah apa eh, pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini jadi sekarang masalah kiamulail dan puasa itu Quran sekarang puasa puasa itu boleh tidak puasa iaumut apa saumut puasa setahun penuh kecuali pada hari-hari yang diharamkan boleh tidak seperti itu secara umum hadis Rasulullah Muhammad di sini kan melarang disuruh puasa sehari puasa puasa sehari itu puasa yang paling baik Saum daud Saum daud itu seharusnya juga ada ijazahnya Mas Alim ya harus ada sanat-sanat dari guru sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ijazahnya Terus ada sanatnya Biasanya kalau dari para asatid-asatid pada guru-guru kami itu Puasa Daud itu diimbangi dengan Nuwirit Al-Quran Jadi puasa setiap hari Puasa kemudian tidak puasa Puasa tidak puasa dan setiap hari Satu juz Al-Quran Itu ada ijazahnya dari para guru-guru nah, nah itu jelas boleh itu Puasa terbaik Lah bagaimana dengan orang yang berpuasa Langsung satu tahun atau tiga tahun Karena ada puasa-puasa Dala'il-khairat itu ada dua ijazah Yang satu dengan puasa tiga tahun, yang satu ti tidak Yang penting wirid saja Kalau mazhabnya tia'i-tia'i kudus, Jawa Tengah dengan puasa tiga tahun Kecuali hari-hari yang diharamkan puasa lebaran, itul adha' itu tidak boleh Kalau mazhabnya tia'i-tia'i sarang, tidak usah berpu berpuasa Karena mereka beda istihad lah Sekarang, boleh tidak orang puasa seperti itu? Boleh tidak? Boleh tidak? Secara umum, boleh selama tidak sampai mengganggu aktivitasnya Tidak mengganggu hak-hak yang harus dipenuhinya Paham? Ketika masih santri, dia tidak mengganggu hak belajarnya Karena orang puasa itu bawaannya Alo, nah, puasa juga ngantung sama, nggak. Nah, <tuh> <tuh, dia Odyssey> <tuh> <tuh>. Puasa bawaannya <çıkt beauty> lemes. lemes. Kalau lemes kemudian <.screen> malas baca Quran, malas baca buku, malas ini, itu itu, itu bawaannya. Kalau sampai mengurangi hak belajar, padahal belajar itu ha? wajib, maka itu tidak tidak baik puasa itu. Tidak sampai haram tapi maghroh. Tapi kalau dia tetap kuat, lah biasanya orang puasa itu kuat. Kalau sudah melampaui tujuh hari, sepuluh hari itu kuat Enggak pikir lagi puasa Enggak terasa Ini, Itu Baik tidak Kalau diniatkan untuk takarub kepada Allah Tidak mengganggu haknya sebagai seorang pelajar Maka apa? Baik Itu tidak usah hidup tapi ya Kalau dia seorang suami Kemudian tidak mengganggu Hak-hak istrinya Hak-hak menafkahi keluarganya tak kewajiban kewajiban yang harus dilakukan untuk mereka, maka Bu, boleh, selama tidak mengganggu. Ini, itu hukumnya. nah Ini, kalau dia seorang pejabat tidak sampai mengganggu aktivitasnya, ini yang cara hukum umum. Jadi, yang paling baik kata Rasulullah adalah puasa dahulu. Nah ini, santri-santri eh, itu banyak suka puasa dahulu itu. Tapi saya belum pernah, kayaknya di sini nggak ada yang punya sanat puasa dahulu. Nah, Salah jam puasa, ya boleh, boleh tapi alangkah baiknya kalau puasa itu ada gurunya ada sangat berkahnya beda pasti berkahnya beda terus sekarang dia mulai dia mulai ini perlu diterangkan dia mulai ini sahabat yang mulai semalam suntuk berarti menunjukkan kalau ibadah itu tidak terbatas apa Ibadah malam itu, salat sunnah malam itu tidak terbatas Walaupun sebenarnya perbedaan antara menjaga maksiat dengan ibadah itu beda Kalau menjaga maksiat itu seumur hidup dan tidak ada batas waktu orang jaga maksiat Ada begini, waktu sholat duha maksiat diperbolehkan, ada? Tidak ada, duha tetap tidak boleh maksiat Istiwah tidak boleh maksiat Isyak, maghrib, asar, subuh Jadi menjaga maksiat itu 24 jam Kalau ibadah tidak 24 jam Maham? Orang sholat Pas waktu matahari terbit Boleh tidak? Hmm. Orang sholat Setelah sholat asar Boleh tidak? Nah ini tapi pernah melakukannya Tapi itu mengkodohi sholat batiyah duhur ini kalau ibadah itu terbatas waktu, orang sholat dan tempat di masjid boleh tidak? Pada waktu yang tepat, boleh tidak? Tapi orang sholat di WC, boleh tidak? Di WC, jaga maksiat tidak? Loh, hah? Jaga. Jaga. Kalau maksiat itu Menjaga maksiat itu tidak terbatas waktu Tidak terbatas tempat Tidak terbatas di WC Karena di WC itu tidak boleh sholat Berarti di WC boleh maksiat Tidak boleh Paham? Nah Kalau ibadah ini Berarti ibadah itu terbatas waktu Terbatas tempat Paham? Kalau malam Kalau malam itu istimewa Ibadah sholat itu kalau malam Tidak dibatasi Orang bisa sholat semalaman Kenapa? Nafal mutlak Orat sunnah mutlak Sering saya katakan Latros yang disebutkan dalam sholat Rasulullah Rasul itu sholatnya 13 rokaat Kalau malam selain Ramadan Yang sering saya ungkapkan ya Itu dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau menerima wakil Sampai usia berapa? 60 tahun Kemudian sholatnya dikurangi 2 rakaat menjadi 11 rakaat Itu Rasul usia 60-62 tahun. Kemudian menjelang akhir-akhir meninggalnya Rasulullah. Sholatnya menjadi 9 rakaat. Tapi ingat. Lihat dalam riwayat-riwayat lain. Kalau tidak salah riwayatnya Anas. Sayyidudak uh, Anas ya. Rasul sholat malam diikuti oleh Anas. Rasul sholatnya benar 13 rakaat atau benar 11 rakaat atau 9 rakaat di selain Ramadan. Qiyamul Lail. Tapi yang dibaca Rasul satu rakaat itu tiga surat. Al-Baqarah kemudian Ali Imran. Hah? Ani sadu kalau dulu ya, sebelum 2 tahun terakhir Ani Anisa, An Baru al Ali Imron. Jadi diurutkan al baqarah kemudian Ali Imron dengan Anisa itu baru dua tahun sebelum Nabi meninggal. Dulu urutan akhbar itu apa? Al Bakhorah, Anisa, kemudian Ali Imron itu. Itu dibaca Rasul satu rokaat sampai yang menceritakan riwayatnya makmumnya satu orang itu keponakannya itu. Dia malu kepada apa? Dia berpikir ih pasti Rasul ini mau rukuh ini. Kenapa? Apa Rasul sudah selesai? Ternyata dilanjutkan. Hmm, ini pasti mau rukuh ini. Apa Anisah selesai? Hmm, ternyata dilanjutkan sampai dia ca capek mengikuti sholat Rasulullah. Ini beda kan? Ini sholat Rasulullah. Bener. Apa? 13 belas rakaat. Tapi sholatnya begitu panjang. Kalau kita, hum -hum. Alhamdulillah kul ya ayuhal kafirun la abudu akhirnya mudah la abutu bulat la abutu mata butun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'budun Ma wala antum wala ana wala antum enggak selesai seksek ini itu yang kita lakukan sudah kulya ayyul kafirun yang kedua kulu wallahu ahad ini salatnya alhamdulillah saya sudah mengikuti Rasulullah berapa 13 rakaat bacaannya ulya amakun Uh, nah ini Diandalkan Tambahi rakaatnya. Kalau gak bisa panjang-panjang Kenapa? Tadi itu Rasul itu Sholatnya lah, lama Nah ini Kita harus Mengkaji ilmu itu Dengan Kadang-kadang orang itu Lebih Kadang hitungan-hitungan Dipedulikan Memang hitungan itu penting Apalagi bulan Ramadan Kita harus meningkatkan Kualitas Apa? Kuantitas dan kuat Kuantitas Jangan kualitas saja Jangan kualitas Kualitasnya juga ditambahin di bulan Roma, Ramadan ini Kalau kita ingin menjadi lebih baik Dan kita harus menjadi lebih baik dari Yang kita lakukan selama ini Paham? Jadi ini rasul sholat mangga Di bulan Ramadan ini apa? Di malam-malam ini dengan Ada waktu tidur, ada waktu Tidak apa? Ibadah, ibadah. dengan bukti apa? Kalimat Qiyamullail Itu umum semua sholat yang dilakukan di malam hari itu namanya qiyamun lain Kemudian dipisahkan qiyamun lain itu Dengan menjadi beberapa bagian Yang pertama Kalau sholatnya dilakukan sebelum sholat Sebelum tidur Setelah sholat isah sebelum tidur Itu dinamakan sholat qiyamun lain Makanya Nabi mengatakan qiyamun laini syaruful mu'min sholat qiyamul lail itu kemuliaan orang mu'min makanya yang paling kalau saya menyarankan atau saya melihat itu yang hebat itu madab hanafi madab hanafi itu apa? madab hanafi itu sholat fitir itu kan diwajibkan madab fitir itu wajib makanya kalau orang orang hanafi itu setelah sholat isya' mereka langsung nyambung sholat lagi sholat apa? sholat bakdiyah Isyah. Mereka kemudian Isya, Kemudian sholat kiyamul lain Kemudian sholat mitir Itu orang-orang Hanafi baru mereka kemudian Pulang tidur <tuh> Kalau malam nanti bangun lagi lah ini Namanya sholat apa? Tahajud Tahajud itu bagian dari Kiyamul lain Tapi syaratnya harus sudah tidur, Dipisahkan kemudian lah, Tahajud jadi bagian dari kiyamul lain Tapi kiyamul lain itu makna yang umum Paham? Nah sekarang ada namanya Kiam Romadhon Nah ini Ada Witil, ada Kiam Ada Tarawih, ada Kiam Romadhon Nabi mengatakan Mengkema Romadhon nah, iman dan waktu sahabat Barang siapa yang melakukan Kiam Romadhon Kiam Romadhon itu kalimat umum Semua sholat yang dilakukan di malam hari Di bulan Romadhon itu namanya Kiam Romadhon Nah Romadhon itu Berbeda dengan selain Ramadan Kenapa? Karena Ramadan itu ada sholat tambahan Yaitu namanya sholat tarawih Ini. Lihat sekarang ada orang-orang yang sholat tarawih itu Ustaz adanya 4 rokaat Tarawih itu 2 rokaat, 2 rokaat salam Kalau 4 rokaat itu namanya bukan tarawih Tapi kiam Kiamulay Kiamulay boleh 4 rokaat jadi orang yang melakukan shalat 4 rakaat itu namanya shalat kia mulai dia dia membawa ibadah di luar ramadan ke dalam ramadan dan itu tidak namanya bukan tarawih ini harus tahu sah tidak sah tapi itu bukan tarawih ini jadi seharusnya bagaimana seharusnya ramadan itu ada ada tabu istimewa yaitu tarawih karena nggak ada tarawih selain ramadan kalau kia mulai Setiap malam itu ada, walaupun di Rom di Ramadan juga masuk. Ini paham? Ini, ini yang perlu dipahamkan kepada masyarakat. Jadi di sini banyak masjid-masjid empat empat itu ya, itu sah tidak sah? Tapi itu itu jangan dianggap sebagai tarawih, itu bukan tarawih, tapi kiai Ramadan atau kiai Maulid itu. Paham? Nah ini, kadang-kadang nah orang nggak paham seperti ini, jadi rancu. Paham? Kenapa? Karena yang di sini usuli sunnatat taroh, solusi sunnatat taroh. Ihi lah, soalnya tak gitu. Solusi sunnatat kiyamil lain. Nah, Paham seperti ini? Paham. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kamu cari empat madhab solat tarawih empat rakaat tak ada. Nah, kalau kiyamil lain ada. Karena nabi juga pernah solat empat rakaat empat rakaat kiyamil lain walaupun Nabi lebih sering dua, dua, dua, dua Tapi pernah melakukannya nah, Ini yang harus dipahami Dipahamkan kepada masyarakat Maunya sholat apa? Begitu. Nah ini Baik Ini tidak perlu heran Kalau di Daruk Halim dua, dua Nah ini Terus Itu Jadi menghidupkan malam dengan ibadah Terus jadi intinya para sahabat sekalian Mari kita tingkatkan ibadah kita Sholat kita Quran kita Kuasa kita ini. Baik terus Kita masuk ke hadis yang ke-60 An-Jabir ibn Abdillah nah, Jabir ibn Abdullah, Ini sahabat Dekatnya Rasulullah Muhammad SAW Sahabat yang pernah di Subuh apa di subuh itu diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang sempat Jabir Ibnu Abdullah. Qala Jabir ini banyak menceritakan hadis tentang salat dan wudu, tapi lebih banyak salat ini. Kalau yang banyak menceritakan hadis tentang wudu itu namanya Abdullah bin Zaid. Ini harus tahu itu. Jabir Ibnu Abdullah menceritakan dia bersab berkata Allah kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuallimunal istikharata fil umur kulliha kama yuallimuna as-surata minal Quran Jabir bin Abdillah ini mengatakan bahawa Rasul itu mengajarkan kepada kami Secara istikharah Awas ya pakai kha tegar ya. salat apa istikharah jangan pakai ha kalau pakai kok itu istahoro yastaghiru istighorotan artinya apa minta pilihan baik kalau istahoro yastaghiru istiharotan itu minta bingung minta bingung makanya sholatnya enggak dapat jawaban-jawaban karena apa? paminta bi. bingung bener Allah menuruti karena salah kali kalimat istighor oh, ini ya Nabi mengajarkan kepada kami sholat istiqoroh dalam setiap perkara. Maaf, setiap perkara ini berarti kemudian mau berperkara kan ada tiga ustadz apa? Perkara yang baik, perkara yang buruk, perkara yang normal. Artinya tidak ubah, tidak apa, boleh-boleh saja. Di sini yang dimaksud karena ada alnya fil umur berarti perkara-perkara memasukkan dua perkara yang berisikan kebaikan dan perkara yang berisikan mubah mubah itu boleh boleh saja contoh orang yang ingin nikah itu baik tidak baik berarti disuruh istiqoroh istiqoroh orang yang ingin kerja ini kerja tidak kerja itu kan perkara mubah paham artinya perkara yang tidak wajib dan tidak diharamkan ah sekarang orang mau cari kerja bikin kerja ngelamar kerja istiqoroh baik tidak Nah, ini Rasul mengajarkan kepada kita untuk melakukan istiqorah dalam setiap perkara. Artinya dalam setiap perkara, kecuali yang diharapkan oleh al Allah. Jangan bilang, wah, kalau begitu orang mau mencuri, istiqorah dulu. Kudul, oh, nggak ada orang menumbuh curi istiqorah. Ini salah ini. Tapi percaya tidak? Teman saya itu mantan perampok, itu di Pondok itu perampok-perampok itu ternyata mempunyai dukun apa dan dukunnya hebat katanya ini teman saya dari apa e, dari Kalimantan deh dia anaknya orang kaya raya anak tunggal nakal nah nakal minggat dia menjadi perampok ternyata dia cerita pada saya cerita saja dia sudah tobat tapi dia antri dan semua yang pernah dia curi dikembalikan semua dia di pondok cerita anaknya Jako Karate dia cerita, setiap mau mencuri itu lapor dulu ke dukunnya dan dukunnya juga hebat oh, kalau mencuri nanti kalau di sini larinya harus ke kanan oh, larinya ke kanan, kalau kesini nanti larinya harus ke kiri Itu dan itu tepat kata dia, selama dia merampok ini dukun benar-benar dibantu setan tepat terus dan mereka punya satu pantangan kata dukunnya kalau ada ada baiknya juga bukun itu ya, ada pantangannya kalau merampok itu. Tidak boleh apa itu mengganggu perempuan ketika merampok. Artinya nggak boleh memperkos. Kalau memperkosa pasti tante. Itu kata, habis kan. dan terjadi bener. Ketika mereka merampok aman terus katanya. Suatu hari di Jakarta ngerampok ya kebetulan di rumah itu ada anak perempuannya cantik. Hi deh. Nah, temennya tergoda tergoda, diganggu bener hari itu tertangkap temen-temennya yang lebih aneh katanya itu Allah Alam ya, dia bilang kalau merampok itu ternyata yang jemput itu, ya benar, ya. yang jemput apa? jadi ada mobil jemputan tidak bisa merampok itu, Allah Alam ini kita teman saya ya jadi terlibat sebenarnya Tak disebarkan ini ya. Nanti oh, yeah, yeah, yeah. dituntut teman tentara saya. Yeah. Tapi ini cerita dia. Kalau salah salah dia. Kalau saya menceritakan saja. Dan ini pengakuan dia. Suatu hari itu dia ada temannya yang melakukan kejahatan kedua Itu nggak diperbuat tadi. Benar hari itu ribut kalau kau kenapa mau tertangkap. Lari sana lari sini. Dan mobil jemputannya juga datang. Hari itu dia aman katanya. Dan dia topat jadi topatnya dia untung dia itu bawa bekal apa sarung sama peci sarung sama dibuat bekal saja begitu lari sana lari sini temannya lari-lari dia juga ikut lari, tapi dia langsung pakai sarung pakai peci nah, ternyata peci ini mengamankannya kenapa? ketika orang lihat orang kepeci gak berpikir ini pencuri paham? wah temannya hari itu buahnya yang ketangkap dan dia aman kemudian dia, dia namanya dicari, kemudian dia lari ke pesan wah pesantren berarti banyak pelari jangan-jangan di sini juga ada ini lalu. ini dari pesantren disitu akhirnya dia nyantri nyantri lama sampai saat itu bertemu dengan saya teman saya itu dia baru cerita setelah 6 tahun di pesantren yang tahu ada GY dan dia baiknya apa dia tulis semua tempat-tempat yang pernah dia nyuri Kemudian dia kirim surat ke orang tuanya. Saya pernah nyuri di sini, di sini, di sini, sejumlah sekian bagian saya, bagian saya, tolong dibalikan semuanya. Orang tuanya kaya raya, emang ya. anak, anak tunggal dia. Dan orang tuan semang ketika dia dipesan, tren dan sudah tahu, tahu kan? Akhirnya benar orang tuanya yang kirim semua yang pernah dicuri, paketin semua, <laughs> diposisi, dipaketin, apa tempat-tempat yang pernah dia cu, curi. Ini. Jadi enggak perlu kalau mau nyuri istikhar. Istikhar parah. usah ya. Ya Allah mau nyuri ya Allah yang mana dulu ya Allah itu. Hati-hati ya. Kemarin ini kemarin siang kemarin tadi malam dicetahin ya di Masjid Cimahi itu kan sering kehilangan kotak amal. Kotak amal itu hilang sudah dicuri dua kali ya ketika kemarin pasang alarm. Jadi begitu mau dicuri bunyi weng weng weng weng weng angkep ya kemarin Nah, Alhamdulillah di sini aman ya kota aman lah ya. Kenapa? Karena nggak ada isinya, jadi nggak dicuri. <tuh> aman. <tuh> Tapi pernah kehilangan saat ya? Pernah kehilangan. Kota aman kan enak kita. Aman. Shalawat. Baik terus. Istiqor. Ini. Kamaili munas surat al-quran seperti rasul mengajarkan kami surat dari al-quran. Ini artinya bagaimana? Ada beberapa arti. Berarti Rasul mengajarkan istiqoroh kepada sahabat seperti mengajarkan Quran. Berarti itu dipahami oleh para ulama yang pertama berarti huruf-hurufnya harus tepat seperti hurufnya Rasulullah Jadi doa istiqoroh ya seperti itu. Hmm, itu yang pertama. Jangan dirubah-rubah. Terus mana? Yang kedua ayatuna aratamanuziyyad alatilkar alifatwan nafs minha. Yang kedua jadi kalimat doanya seperti itu. Yang kedua jangan ditambahi atau dikurangi itu. Yang ketiga ayatuna as-syabah fi adabil fariidah. Ini. Yang ketiga mengajarkan suatu istikharah seperti Quran itu maksudnya belajar Quran itu kan tidak wajib kecuali belajar Fatihah. Maka di sini juga belajar suatu istikharah itu tidak wajib, tidak wajib tapi boleh dilakukan. Kalau ingin ba baik ini. Yang keempat seperti diajarkan seperti Quran itu artinya apa? Menunjukkan bahwasanya ini sholat yang penting-penting-penting Seperti pentingnya Quran ini. Yang kelima Seperti Quran Berarti berarti sholat istighoro itu juga dari wahyu dari Allah Allah seperti Quran yang merupakan wahyu dari Allah Penting-mati istighoro ini penting Makanya harus tahu ya Seorang mukmin berarti sering istighoro Sekarang saya tanya Siapa yang pernah istiqoroh dalam hidupnya? Pernah? Pernah. Bahaya terus asyik pernah istiqoroh. Dan diberi ketujuh oleh Allah kan? Nah. Siapa yang pernah lagi? Pernah. Diberi ketujuh oleh Allah? Alhamdulillah. Akhwat biasanya saling istiqoroh. Istiqoroh apa hajat? Ustaz, saya sih saya sebenarnya bukan istiqoro Ustaz bagaimana mau istiqoro? Hajar dulu Ustaz, hajarnya apa? Ya Allah, kok tidak datang-datang, ya Allah begitu ya. datang Ustaz, baru istiqoro Nunggu oh, kiamat Istiqoro Berarti doa istiqoro nanti dihafalkan, akwat akwat Biar tidak keliru, nanti setoran sama saya Setoran doa is istiqoro Mana kitabnya? Kitabnya semakin habis, semakin habis Padahal dulu beli banyak, ini kan banyak kitabnya oh, hilang semua Disimpen di kamar Terus kalau disimpen di kamar Terus buat ternak gitu Buat telur gitu Buat ngaji kitab itu ya Barokah, ya. Ini Dan istighoroh itu Pasti hasilnya baik Kenapa? Karena semua orang istighoroh Kalau sudah istighoroh diserahkan ke Allah Pilihan dari Allah Dan kalau Allah yang memberi pasti kebaik dan itu telah kita lakukan berkali-kali dalam hidup kita dan pasti hasilnya terbaik walaupun kadang nampaknya kurang, baik ternyata terbaik. Ini ya terus, bagaimana caranya? Lah riwayat istiqorah itu banyak. Kadang Nabi menceritakan istiqorah itu digabung dengan sholat, sholat dulu baru doa. Kadang ada Nabi menceritakan hanya doanya saja. Ini yang baik bagaimana? Yang baik digabungkan solat dan do, doa. Dengan bukti hadis ini menceritakan penggabungan riwayat. Nabi mengatakan dalam buah Jami' Ibnu Abdullah, Ila hammaa bil amri ketika engkau mengendaki sebuah perkara, fal yar maka solatlah dua rokaat. Dengan niat apa? Niat salat istiqom, istiqom roh minul gairil farido, itu bukan salat wajib, tapi salat sunnah. Usulli sunnatal istiqom rodi rok ata ini lilahi yang datang kepada saya ini sudah ganteng sudah, kaya sudah, santri sudah, hafal Quran juz 30 sudah masih bocor masa saya butuh istiqoroh Ustaz? kira-kira istiqoroh tidak hmm istiqoroh walaupun sudah mantep itu istiqoroh untuk apa karena kadang-kadang itu apa yang nampak di mata kita tidak sesuai dengan yang digendangi oleh Allah asa antum hidup sayang gua gua share kadang kamu suka sesuatu tapi itu nggak baik Karena Allah lebih tahu, nampaknya baik, tapi ternyata di balik itu banyak kebaikan yang disembunyikan. Baik tidak? Yang tahu siapa Allah? Allah. Gitu. Paham? Jadi perlu istiqoroh. Gitu ya? Teh ya? Istiqoroh. Jangan asal saja. Esnya jelas nanti. Insya Allah. Insya Allah. ini sudah apa? miskin jelek tunda anak lima luluh Al-Qur'an ya baca lima Fatiha dan puluhlah kat waktu berbinas Kelamar saya istiqorah tidak terima tidak Hah yakin Kalau keluarnya bagus lanjutkan tidak Aduh aduh Ayo jawab Istikharah tidak? Tidak. tidak? tidak. Bingung kamu? Istikharah tidak? Tidak. tidak. Ya, kamu kan sudah mantap penuh lah. Apa ini istikharah? Nah ini agamanya sudah enggak baik. Kenapa istikharah yang enggak u, enggak usah. Paham? Kalau nampaknya mau melanjutkan, dah itu diistiqhoroi. Kalau nggak usah ya nggak usah. Wah ini duda anak lima, hitam jelek, nggak hafal Quran, apa nggak punya hafalan Quran, sholatnya wallahu alam bisawab lah ini. Kecuali bertanya, apa malah? Saya terima, saya akan istiqhoron dengan Allah, saya akan maju terus. Kenapa? Siapa tahu? Saya bisa mendidik anak-anaknya. Oh, baru nikah punya anak lima, enak kan? <laughs> saya akan membimbing sholatnya dia, ibadahnya dia. Ini perjuangan. Berarti kalau mau lanjut istikharah mau lanjut ngapain istikharah kan begitu. Terus summal yaqul kemudian selesai sholat 2 rakaat biasa seperti salat biasa, kemudian setelah selesai salat berdoa apa? Allahumma inni astakhiruka biilmika wa astaqdiruka bi terusnya Wa as'aluka min fadlika al adhim fa innaka taqdiru wa la atadir wa ta'alamu wa la a'lam wa hanta alimul ghuzub allahumma in kunta ta'lam anna hadha al abra khayran li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ini aw aw qala ajil ajri 'abdi wa ajri dua riwayat faqdirhu li wayassir li barik li wa in kunta ta'lam inda hadzal amru dini wa wa akbatu amri au ajli amri wa hajihi fasrif anni wasrifni anhu wa qdur lil khaira haytsukan inni thumma ardhini bih kemudian menyebutkan hajatnya kepada Allah ini nanti ditulis dihafalkan setoran besok saya terangkan arti doa ini Kenapa doa ini artinya itu masya Allah paham? Ini artinya mengandung kenapa doanya minta ini minta ini minta ini minta ini dan ini dan ini ya ini kenapa kamu lakukan? Kamu yakinlah Allah pasti memberikan pertolongan dengan ibadah kita. Yang penting kita disuruh Allah selalu sholat sudah pasti yang Allah akan memberikan apa yang ter yang terbaik siap? Gitu Bob yang nggak usah bingung-bingung nggak usah bingung. bingung. Nggak usah bingung. <San> ustaz, tapi kan saya sudah terlanjur ustaz. Terlanjur apa? Terlanjur? Yang bilang bukan saya, Bro. Yang yang bilang terlanjur suka katanya. <San> Udahlah, apa? Apa? Belum tentu kadang-kadang perkara suka itu menjadikan apa? Itu itu ada muatan nafsu kemudian menjadi jauh kepada al Allah. Paham? Iya, baik. Para jemaah sekalian yang di rumah dinas Wanawatana para sahabat-sahabat santri besok kita terangkan tentang makna dari hadis ini Jadi kita lanjutkan pada hadis-hadis uh, seterusnya Insyaallah ya dan tolong silahkan yang mau menghafal hadis Bukhshor Abi Jemrong silahkan nanti akan kita tes hafalannya pada bulan Muharram ini 300 hadis kurang empat eh, kurang enam ya nanti bulan Muharram kita akan mengadakan acara hadis tahfidz hadis. Muqtasur Abi Jamroh 300 hadis ini katakanlah ya dan kita ijazahkan, sanatkan pada bulan Muharram nanti rencananya akan kita adakan gabungan antara Darul Khalim dan Darul Tauhid jadi nanti akan ngaji sehari semalam mengatakan hadis siap saya ingin ada yang ikut siap dari Ikhwan dan santri akhwat, paham? kalian akan punya hafalan Hadis kita punya, para lagu itu semuanya minta ampun, nyanyi terus, DWC nyanyi, di jalan, nyanyi, lagi bengok, nyanyi. Coba kalau kita punya hadis, enak kan? Nah, ini, ini siap ya? Saya ingin ada yang siap. Ustaz, ngefal kemarin saja susah apalagi hadis. Siapa tahu dengan nambah hadis tambahkan? Kenapa? Karena waktu semakin padat Kenapa kamu susah menghafali Al-Quran? Karena waktu kamu kurang padat Lebih banyak bengoknya daripada menghafalnya Lalu Bagaimana menghafal ini? Siap? Baik semoga bermanfaat Mari kita akhiri dengan bertahlin Sebenar sekali Afdhul tigri fa'alam annahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah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 La إله illallah الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalimatu haqqin alaihi anakhya waliyanamutu alaihi Wabiyadub asli insya'allahum minal amin Allahumma ca'al kalimata la ilaha illa akhir kalimatin naqul Wa inda lika'i rabbina Allahumma amin Allahumma amin Doakan kemarin juga mau ada santri lagi ke sini Allah Allah Santri dari UNPAS Akhwat Yang kemarin yang dari Unisbah belum datang lagi Ya memang nah, ketemu dengan saya sih Ya semoga Tambah berkah Amin dan doakan juga semoga kepulih tanah sebelah lagi itu ada yang mau dijual semoga kepulih juga Amin karena doanya santri kan mau terpanjur ya tapi kalau yang doa kina yang doa siapa nadia manjur Insyaallah walaikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.